IPD bergoyang Dengan hadirnya salah satu artis idolanya Jawa Timur juga tergolong pendangdut begend Jawa Timur. Ada Ramayana, juga ada merpati syuting. Ani Arlita Ju Palapa.